required どうもありがとうございました。 Uh, orang yang bermodal itu Tentunya dia bisa menambah Kapasitas kendaraannya Sehingga、uh, Tetap aja akan bisa macet juga s e k a l i p u n k a l a n j i s a d e n a p Jadi、uh, d i s a r a n k a n Kalau bisa transportasinya d i m a s u n g i n dulu Dibikin rapi semua Supaya biarkan masyarakat akan Semua、uh, kendirinya akan beralih t a n p a harus dipaksa dan sebagainya Demikian mungkin terima kasih Ya sudah ada Bapak Andre Silahkan komentar ya, Pak komentarnya Pak 日本のト i ュファイルのトリはファイアのトリュファイアのトリュファイアのトリュファイアのトリュファイアのトリュファイアのトリュファイアのトリュファイアのトリュファイアのトリュファイアのトリュファイアのトリュフ ややりと、またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたましまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたま Ada dua atau satu kendaraan Pak May, Atau bukan servis a s i l Itu cuma satu Pak m a punya satu motor Ya itu gimana itu s a p k i r juga n、nah, i juga h a r u d i b e r keringanan uh, Buat uh, Pemerintah m e m b e l keringanan juga buat yang itu Oke Oke Pak Andri itu aja terima kasih banyak Pak Andri Selanjutnya ada Bapak Adeng、ya. Halo Halo Pak selamat siang Pak そいるのは、私はそれを考えているので、私はそれをいるので、私いるので、私はそれを考えているので、私はそれを考えているので、私はそれを考えているので、私はそれを考えているので、私はそれを考えているので、それを考えているので、それを考えているので、それを考えているので、それを考えているので、それを考 u ているので、それを考えているので、s れを考えてまるので、それを考えているので、それを考えているので、それを考えているので、ので、それをので、ので、そので、それを考え a いるの a s e ミスパニアパー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、e サー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサ t ウサー、ウはー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウ a ー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、ウサー、 Ada sekitar 25% atau sebagian, sebagian orang akan t a m b a k kendaraan ya、gitu. Akan terdampak kalau d i t a m b a h m a l a h di Jakarta、ya. Oke itu saja Pak Adem y a Pak Teguh Selamat sore Bukiki Selamat o r e Bapak, s i l a k a n Kalau saya enggak catat sama sekali Karena apa? Karena di samping mengganggu yang usaha kecil Semua nanti yang mempunyai kendaraan satu Akan membeli satu lagi Kalau beli mobil n g g a k mampu pasti motor akhirnya nanti jalanan g e l u motor semua karena orang naik kendaraan umum tidak nyaman saya naik b u s w a kali aja dari Google、eh, MPT-MPTan hampir itu tuh hampir simpor saya terkira n gak g ada yang ada yang tanggup lah lebih baik u t a n g kendaraan lagi terkira gitu a j a kemudian a p a kan gak g ada jalan lain aparat semua apati jam kantor d i g e r a k a n baik k a p o l PP polisi kalau perlu TNI dimana titik yang m a c e t itu dijaga パグラミンダーランドモン、ヤマタンタンタンタンタ o タンタンタンタンタンタンタンタンタたタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンだンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン u ンタンタンタンタンタンタンタ kita t e r u n ditambah terus ya kan nanti kan ada angkutan lain lagi ya kan yang bisa muat banyak penumpangnya seperti apa namanya monorel atau kereta bawah tanah dan lain sebagainya s a y a r a s a ini bagus tetap lanjut masalah kain minta minta dispensasi t i d a boleh a j a ngajuin di dispensasi アルカリン・ジャラバティー・ジャラビュー・ファン・ヤク・ラダー・エコノミー・ファイアセクシ Paket yang gede, punya duit, enak juga Kalau masih dipikirin, udah bisa mendiri Paket tengah-tengah ini m a r a sales, marketing Harus naik motor Kemana-mana, itu gak ada mikirin Gak bisa punya mobil dulu l a kita Kalau masih sales-nya marketing, ya d a n Nah jadi gimana nih, perusahaan jenis Gak perlu sales, gak u e r l u marketing, bener gak、hmm. Nah jangan cuman m kadin doang Jangan c u m a yang dipikir pengusaha kecil, UKM Ini gimana yang kerja sama UKM nih Para sales-nya, ada b e r a p a ratus ribu Sales nih, di Jakarta, di Jakarta dulu パーファイル i Ya terima kasih dan Pak Albert Pernah p a n terakhir Halo Iya halo selamat sore s e l a m a Pak silakan h Saya 700% untuk pemerintah Kita harus disiplin Belajar disiplinmu Itu aja m a k Simon Bapak silakan h komentarnya i Ya kalau sudah-sudah melakukan Apa、uh, Membuat suatu keputusan Tidak ada lagi Exeksional-exeksional di Indonesia Itu yang menjadi bahaya Untuk di permain-mainkan di a Indonesia untuk itu harus dirasakan oleh semua tapi permasalahannya sekarang apakah itu bisa terjadi karena banyak sekali plat nomor palsu atau plat nomor d i k i n a n dari dari polda contoh plat nomor RFS, plat nomor BS, plat nomor BT belakangnya itu semua kan itu Gak ada SNK-nya Itu plat nomornya plat nomor tentara Besil-genap juga harus benar-benar Dierapkan t sesuai ke semua Bagaimana dengan plat nomor itu g Itu itu itu Kalau nanti UKM di, di, Dikecualikan nanti, nanti ada lagi yang lain Dikecualikan, akhirnya n gak g ada gunanya juga Gak juga genap Terima kasih Terima kasih p a Simon, Pak John Saya sih sebetulnya gak setuju Soalnya Yang harus dibenahin adalah manajemen, traffic manajemennya ya, itu maksudnya harus pakai satelit gitu loh, jadi kayak lampu lalu l i n t a s itu langsung b i a t a n oh disana macet, langsung dicepetin misalnya, jadi semua traffic itu udah udah dipakai satelit, itu pakai sistem aja gampang kok. Jadi kalau menurut saya udah jangan dikasih ke polisi lagi deh, dikasih ke katakanlah departemen n y a、e, perhubungan gitu m i n t a y a Jadi betul-betul kita -betul udah tahu itu borok-boroknya itu、si、kepolisian kan tahu sendiri untuk, si, untuk apa. Kalau misalnya itu diterapkan ya mereka ada i n t e r e s t sekali ya kan, karena bisnis buat mereka gitu untuk ganti nomor lah apa dan s e terusnya udah dikasih ke independen ya kan, kasus sistem. じゃあ、このパスでパスでパスでパス a パスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでパスでススススススススススススススス